kami harap saudara-saudara suka menunggu sampai penutupnya majelis ini. Sebab kalau ini boleh dikatakan suatu tahlilan gitu ini hatamanya ini. ya Mungkin panjang sedikit. Sebab kita harus nanti mendengar hasil angkeh. Yang akan dibacakan oleh saudara panitia.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 tidak ada seorang yang waras pikirannya Duduk membuang waktu Tidak ada hasilnya Begitu juga orang yang kepasar Begitu juga orang yang duduk Membuka toko Itu kepingin hasil Hasil kita ini hasil yang Bukan matriil Bukan bendawi Tapi rohani dan akli Kalau nanti kita sudah merasa agak, Ada kelebihan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 Sampai alinea ke 16, kami berdawah karena kaum kebatilan juga mengajak-ajak merencanakan dan menyesatkan dengan serba cara. Maka suatu kedunguanlah jika kami, jika kau pengemban kebenaran duduk menonton sampai mereka dilanda oleh kebatilan itu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 tidak menyesuaikan diri dengan nada firman Allah ya ayo ar-rasul ya ayo annabiyu balla ma unzila ilaika maka sudah terang kita akan digolong oleh roda sejarah kita akan dilipat oleh mereka yang bekerja keras mereka mempunyai rencana bahkan kebanyakan menyesatkan nanti saya akan bawa contoh-contohnya seperti emansipasi wanita Ini kesesatan Ini menyesatkan ini. Tidak persis sebagai Maksud dan letterletnya Letterletnya Emancipasi itu pembebasan Jadi wanita yang diperbudak Lalu diperdekakan Itu emancipasi Emancipation Tetapi apakah betul begitu? Biarpun di Eropa juga tidak cocok itu Apalagi di negeri yang sudah beragama Islam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 Bukan karena Nabi Muhammad dipukul orang tidak. Sudah pernah dipukul, dia diam. Sahabatnya ini pernah diinjek-injek. Ditikem. Di, Dianiaya. Nabi bilang jangan membalas. Diam. Ya Rasulullah kami dipukuli. Iya. Tidak apa-apa. Watas masalah mulut akan dibungkam. Watas pada batas manusia Sudah tidak boleh bekerja Tidak boleh beribadah Tidak boleh berdakwah, Tidak ada jalan lain so, Kalau tidak nanti setan cowok yang jingkrak di dunia ini Harus, Harus ada pengorbanan Itu mulainya perang Di dalam zaman Nabi Muhammad SAW Dan umumnya Sejarah peperangan umat Islam Dari zaman ke zaman Hanya karena masalah ini لا يimbangi oleh dunia sekitar umat Islam waktu itu. Firmanya الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتقتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Sebab apa? Soalnya mereka giat, kesit, pondonya besar, alat-alatnya lengkap. Saudara tahu, orang di dunia 90% itu dimiliki oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, komunis, kebatinan, masyriyi dan ba'a'i ini. Kita cuma punya 10%. Kalau 10% ini tidak kita obot jalan siang malam, berarti kalah rol, kalah putar. Kantor-kantor berita AFP, United Press, dan seluruh Reuters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 tolong perhatikan paling baiknya dakwah dengan kelakuanmu wahai muslimin ini prinsip dari dakwah dakwah itu dengan dilakoni jadi kalau kita bilang oleh Nabi SAW al-haya'u minal iman malu itu sepenggal daripada iman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 Khotib Jumat di atas mimbar, gamisnya nyeret sampai ke tanah. Bagaimana? Masalahnya belum dilakoni. Nah, kalau gitu, di bis, malik masa macet akan mempunyai kesempatan yang lebih pesat dan lebih cepat bergerak. Sebab ini belum kita lakoni Saudara-saudara, dakwah adalah dengan kelakuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.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 Datang membuat roti. Perlu dibawa ke ayah anda? SyaAllah. Wahai ayah. Saya membuat roti. Saya ingin ayah mencuil sedikit dari roti ini. Supaya saya kira. Dia bilang, aduh. Tempat benar engkau, wahai anakku. Ini makanan adalah pertama kali masuk mulutnya ayahmu dalam tiga hari, tiga malam ini. Sudah ketep. Karena pendak bulan, tidak ngurupkan geni di dapurnya. Artinya tidak masak. Lalu sahabat tanya pada istri beliau, saya datang Aisyah. Wahai Aisyah, lalu yang eh, saudara makan dengan pesat Nabi Muhammad SAW. apa? Kami makan kurma dan air. Sebulan, penuh. Lah kok ya seker, uang, Sehat tetap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merah pipinya seperti apok. Apa sebab? Itu contoh. Ini contoh. Ada ulama menganjurkan supaya umatnya sederhana. Tapi dia tidak sederhana. Tidak mungkin siapa? Manusia umumnya kata imam Abdul Hasan al di India, seorang ulama. Dia bilang, kita para ulama kadang-kadang kalah mengejar pasarnya dunia. Pasar uh, public opinion. Ditanya kenapa? Cak ulama sekarang sudah sama tarafnya dengan anggota-anggota parlemen, dengan senat di Amerika Serikat, dengan orang-orang yang mewah-mewah. Sudah tidak seperti ulama 4.500 tahun dulu, ulama tasawuf. Ulama yang menganggap makan banyak itu satu krikik. Ulama yang kalau makannya tetek ada garamnya, dia bilang ini mewah. Kadang-kadang setahun tidak makan garam, setahun lagi disengaja tidak makan gula, itu melatih. Saudara-saudara, karena ini kita agak kalah. Tetapi jangan kuatir, kita bisa kejar, kita bisa revans. Tak lama kalau kita semua ini yang ada ngelakoni, apa yang sudah ngelakoni? Ya ini yang kita bicarakan ini. Kalau kita dapat satu dekret, kita sama-sama melakoni. -sama Pertama tama yang bicara ini, kemudian saudara-saudara semua. Wanitanya juga, Bu Esri laki-lakinya juga. Jadi jika tidak, maka hampir kamu akan tergelincir. Hampir kamu, kamu ini kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kitta tarkahu ilaihim syai'an qalila jadi saudara-saudara karena mereka berjingkrah luas dan kita diem berarti kita kalah balapan motor yang satu jalan 150 yang satu berhenti betul kembali itu kemungkinan mengejar itu hanya satu per mil satu per seribu persen untuk mengejar yang 150 jalan kencang begitu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 Tanpa gunung. Kok pentingung lain lagi. Kalau saudara bicara tentang masalah cirik dan tawheed. Ahlan usahlah. Mari kita, kita mau tawheed. Tapi kalau sekedar saudara bilang. Kunut tidak kunut. Saudara. Memukul tembok sendiri. Nah kalau dakwah seperti ini. Diteruskan 30 tahun. 40 tahun. Berarti kita macet. Sana jalan.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 Berdakwah untuk perut, untuk supaya dapurnya tetap menyala. Nabi Nya Muhammad SAW satu bulan tidak perlu menyalakan dapur, dia demonstrasi kan, diki lo. Caranya mau urep begini, masih suulan gak cetik geni urep. Yang penting antara kamu dengan Tuhan. harus terus muruk, jangan mati. Itu dawat.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 وَمَنْ يَعْسِلَّهَا وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمُ خَالِهِنَ فِيهَا أَبَدًا Katakanlah, Ya Muhammad. Sesungguhnya aku sekali-sekali-sekali tiada seorang pun yang dapat melindungi aku dari azab Allah. Dan sekali-kali aku tiada akan memperoleh tempat berlindung selain daripadanya. Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya.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 Kamu akan bersandar kepada siapa? Semua internasional lawanmu. Kenyataan. Lain yujirani minullahi ahad. Jadi kita ini sudah jelas. Ditaruhnya oleh Allah sebagai seperlima penduduk bumi. Empat perlima ini bukan muslim. Emma Yahudi. Embahnya lawan Islam dan mu'min.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 sampai berapa kali dalam Quran dikatakan lamun yakum bima anzalallahu wa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul karena apa karena supaya mereka menjalankan tetapi mereka membuang itu perintah di balik punggung mereka dan umat yang diberi Quran ini pun tidak juga lolos daripada firman Allah sebagaimana yang dimaksudkan oleh ayat-ayat sebelumnya tadi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 telah surut sama sekali dari gelanggang hidup. Jadi ada tujuan yang sifatnya universi, yaitu kami berdawah demi menyelamatkan manusia dari kancuran. Apa sebab? Seorang kali yang berdawah ini kaum taufun, yang berdawah ini kaum kabir, kaum dajal, ahli-ahli pencetak kemakaran, toh kita diam.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 minyak ini sampai mempunyai krisis kami tidak punya bensin kami serbu tempat-tempat orang punya bensin katanya itu kemanusiaan buat dia kemanusiaan itu da'wan nah kita menganggap itu justru kebiadaban, embaknya biadab biar pun keluar dari mulutnya seorang yang mengaku dirinya modern tapi sudah begitu, cetakannya kemanusiaan itu menurut da'wan nafsunya orang-orang ini tidak menurut kemauannya Allah kita disuruh diam kalau dia buyar dunia ini. Jadi, kita berdakwah, ya maksud kami, insya Allah, tepat. Menyelamatkan umat manusia. Sisa umat manusia ini supaya tidak diadu domba, tidak di fitnah, tidak di ganyang. Seandainya anasir-anasir da'wah itu telah surut, maka insya Allah, buyar. Gelanggang hidup ini mesti ditempati oleh hak dan batil. Kalau haknya diinjek, tidak boleh muncul kecuali batil saja. Tawuran umat manusia ini. Seret-seretan piring. Ada orang makan piringnya diseret sama yang kuat. Yang lemah tidak bisa makan. Ini ayatnya. Falaulah kana minal quruni min paslikum ulubadiyyati yan hurna'an al-fasadi fil-arwi illa qalilan mimman anjayna minhum. Wattaba'at ladina walamu ma kutrikuhi wakanu mujribiyin. Wahai kaum rukunulikal Qur'an diulmin, waakhirah mushirun. Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keuletan, eh, keutamaan yang melarang orang mengerjakan kerusakan di bumi, di muka bumi, kecuali sebagian kecil ya, di antara orang-orang yang telah kami selamatkan ya, di antara mereka, dan orang-orang yang boleh hanya mementingkan kenikmatannya yang mewah yang ada pada mereka dan mereka adalah orang-orang yang suka, yang berdosa ingat, orang-orang yang dolem apa sifat mereka menurut Allah yang menciptakan mereka Allah berfirman orang-orang yang dolem hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka jadi di mana mana kaum yang dolem itu senang nikmat dirinya sendiri karena itu mereka takut kepada rakyatnya kalau saudara lihat riwayatnya, Syah Iran, Raja Iran, Kaisar Iran itu. Waktu berjalan, katanya sebelum 2-3 hari itu jalan diamankan. Kemudian waktunya berjalan, semua jendela-jendela di atas ditutup, semuanya ditutup. rapat Dengan kebesaran dan sebab apa? Sebab dia tahu dia bersalah kepada rakyatnya. Dia tahu rakyatnya itu benci. Sebenarnya.